namanya lapangan Garuda Kecamatan Jati Kabupaten Blora bergoyang di bawah uh, pembina Bapak Sunoto SIP MSI terima kasih atas segala galanya di acara kebiar dangdut serdadu Blora Serikat Pemuda Dukuh Blora insyaallah lapangan Garuda Jati Blora akan bergoyang Baik Saudaraku, 9 artis Gondang Jawa Timur to. Di sini ada juga Gerry Mahesa. Wow. Ada Twi Ratna. Anak sing bokong semok Indonesia. Ada Devi Aldiva. Ada Eli Santiga. Ada Ani Arlita. ada Ayu Arsita Wow luar biasa juga ada Putri Rahayu ada artis ciliknya Indonesia ada Tasya Rosmala ada Lili Herlina Wow luar biasa Ada Ramayana, ada Merpati Shooting, ada Serdadu Bloro, Kerry Mahesa, Gul Palapa. Tak, tak, tak, tak mau, tak mau, tak Aku tak mau, tak Sekarang tak, tak, tak, tak Tak surita, surita, tak Tak, tak, tak, tak surita, surita Aku tak surita Dulu aku suka padamu Dulu aku pari bro serdadu serdadu blulo kita goyang lagi mas bos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 gak ada yang keliru no kan